Terang aja ko request, request dari anak-anak cokeber semuanya udah dikonsep di sini jadi semuanya udah dibakal bakal dibawain dibagi ke penyanyi masing-masing ya Iya oke okay. <Syukur> buat yang udah dari lagu ini juga besok banget buat semua cober Köszönöm, hogy megnéztétek. Let's <laughs> Ooh.